Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Wa ashadu an la ilaha illallah dahula syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. <coughs> Asi kita pada syarat ketiga dari tujuh syarat sahnya jual beli kita tadi telah menyelesaikan hukum menjual beberapa bagian dari atau hukum menjual bangkai dan beberapa bagian darinya. <tuh> Di antara juga yang terkait dengan pembahasan itu Atau kita akan membahas berikutnya adalah Hukum menjual eh, Babi Kalau dalam pengertian babi secara utuh, tentunya itu adalah haram bila syekh tanpa diragukan, karena nasnya jelas dalam Al Qur'an dan Sunnah. Tapi yang kadang-kadang ditanyakan itu dan tadi sudah diungkapkan adalah menjual kulit babi ya. Nah, secara singkat yang roja bahwa dilarang atau tidak dibenarkan menjual kulit babi walaupun sudah disamak. Di apa bedanya dengan kulit bangkai yang lainnya? Kulit bangkai yang tadi kita bahas, perbedaannya adalah kalau babi itu secara menyeluruh memang secara asal hukumnya haram. Berbeda dengan kambing, sapi, ayam, unta dan hewan ternak lainnya yang secara syar'i di halalkan. Secara hukum asal memang halal. Nah, kalau babi secara hukum asal memang Haram hukumnya Sehingga seluruh yang terkait dengan babi itu adalah Haram hukumnya Dijual Berikutnya adalah Hukum menjual As-sonam Sonam itu adalah dalam pengertian kita patung ya. Hukum menjual patung Ini khususnya yang dari Magelang Kawan-kawan yang dari Magelang nah. Nah, Ini pe penting untuk diketahui nih. Nah. Hukum menjual patung nah. Baik terbuat dari kayu Atau batu Atau besi ya. Atau bahan yang lainnya Dalilnya tentang haramnya penjualan patung ini adalah hadis Jabir yang tadi telah kita lalui. Ya. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, "Innallaha wa rasulahu harrama al maytata wal khamr." Innallaha wa rasuluhu harrama bay'al khamri wal maytati wal khinziri wal asnam. Yang bisa dipetik di sini adalah kalimat al asnam. Patung, jama' as-sanam nah, segala patung yang berbentuk nah, uh, makhluk hidup termasuk yang tidak berbentuk makhluk hidup tetapi diibadahi ya, tetapi diibadahi berbentuk gunung misalkan ya. berbentuk bola misalkan, tapi diibadahi maka itu tetap namanya patung dan apa termasuk yang dilarang dalam syariat ini nah. terkait dengan pembahasan ini ada sekian masalah apa hukumnya menjual patung ya, yang masih dalam bentuk patung tetapi tidak untuk digunakan sebagai perhiasan Ataupun diibadahi Dibeli untuk dihancurkan Atau dimanfaatkan batunya atau besinya Dilebur besinya menjadi bahan lain Plastiknya dilebur menjadi kepentingan lain Boleh ataukah tidak nah Bisa di, ya, tergambar permasalahannya Membeli bukan untuk perhiasan ya, Atau diibadahi Untuk hadiah, kenangan Dan semisalnya Jawabannya, kalau selama masih berbentuk patung Maka hukumnya Tidak boleh Walaupun Tidak digunakan dalam Perkara yang diharamkan oleh Allah Seperti yang tadi disebutkan Selama masih berwujud Patung, maka tidak boleh Caranya adalah ya harus dihancurkan dulu. Nah butuh sama batunya karena batunya jenis batu mahal ya dihancurkan dulu batunya uh, patungnya menjadi batu baru setelah itu diadakan transaksi jual beli. Nah, atau butuh besinya untuk ditimbang kiluan ya dari yang menjual anu ini kiluan besi kiluan ya nah, boleh nggak beli patung ya, besi? Anu nggak untuk saya jual patungnya mau saya manfaatkan besinya? ya gak boleh karena dengan tegas hadis Jabir, Rasulullah menyatakan inna allaha wa rasulahu harama mengharamkan jual beli yang tadi disebutkan ya, bangkai ya. kemudian khamer khinzir, babi dan batu haram hukumnya kemudian terkait dengan masalah ini Uh, hukum menjual mainan anak-anak, ya. mainan anak-anak yang berbentuk apa, ya boneka itu ya, berbentuk anak kecil, berbentuk robot-robotan, bentuk Superman, Batman bentuknya, atau bayi, ya. dan yang semisalnya kuda, nah, apa hukumnya? Para ulama berfatwa di masa ini khususnya Lajnah Daimah Syekh Abdul Aziz bin Ba' Al Utsaimin, Syekh Fauzan dan masyaikh yang lainnya berfatwa bahwa haram hukumnya karena itu masih dalam penamaan as-sanam, masuk bagian dari bagian nama as-sanam. Nah, yang dilarang di dalam hadis tersebut. Nah, hadis Jabir bin Abdullah. Nah, kalau ada yang mengatakan ungga oh, itu yang enggak boleh kalau digunakan untuk diibadai, untuk disembah. Tidak begitu pengertian hadith nah, Dengan tegas hadis menyebutkan As-Sanam nah, As-Sanam itu baik yang disembah Maupun tidak disembah nah. Itu dinamakan Sonam Sehingga patung maknanya Maka dari itu Haram hukumnya tidak dibenarkan nah. Kemudian kalau ada yang berdalil bahwa lah itu Aisyah pernah membuat kuda-kudaan Kuda-kudaan ada sayapnya Nah, Kalau dibiarkan sama Rasul Kalau memang itu tidak boleh Suatu yang haram Maka tentunya akan diizinkan Sangat berbeda Sangat berbeda Antara yang dilakukan oleh Aisyah Dengan yang ada sekarang Pertama Aisyah pada waktu itu masih tergolong anak-anak Dan dibuat dengan tangannya sendiri dari kain tiket bentuknya kayak kuda katanya kayak kuda padahal nggak kayak kuda Nah, dari kain. Nah, ya. kalau di masa kita mungkin kayak anak kecil main pakai anunya pisang itu, apanya itu, uh, ya terus dikasih apa jadi ya, kayak kuda ditumpai. Nah, di. nah, di belakangnya dikasih didi kasih bendera, nah, ekornya. Apa? Nah, eh, seperti itu nggak ada masalah. Nah, kalau ada yang mau jualan seperti itu, insya Allah juga nggak apa-apa. Nah. Nah. nah, kalau yang sekarang ada di tuku-tuku bahkan ada khusus tuku boneka kan gitu sekarang itu sudah berbeda dibuat dengan teknologi yang canggih ya bentuknya juga sangat menyerupai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala makhluk hidup ini ada yang bisa menangis ada yang bisa tertawa ya macam-macam maju mundur. Ada yang bisa lompat. Nah, ini yang seperti ini tidak dibenarkan. Jadi yang kebetulan punya tuku boneka, inilah fatwa para ulama tidak boleh termasuk jenis barang yang dilarang secara syari untuk diperjualbelikan. Begitu juga yang posisinya sebagai pembeli, bukan penjual tapi pembeli. Ya. Kalau anaknya nangis, ambil ketebok pisang buatkan mobil-mobilan atau kuda-kudaan dari ketebok pisang jangan beli barang-barang seperti itu. Nah, jadi eh, apa? Ini eh, permasalahan berikutnya terkait dengan masalah jual beli senam. Kemudian juga beredar di masyarakat menjual binatang yang sudah di apa? Diberi air keras itu ya. Burung diberi air keras, ular diberi air keras sehingga dia mati kaku bentuknya kayak patung ya. Nah, macan diberi air keras. Ada macan diberi air keras. Hah? Ada ya? Ada. Nah. Jadi hakedah. Ini juga yang difatwakan oleh masyayikh tersebut termasuk yang tidak boleh. Di samping itu sudah e, berbentuk ya. Di samping itu mengandung makna bangkai. Jadi, ya, mengandung mana bangkai karena dia mati bukan dengan cara penyembelian yang syar'i. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum merupakan wasilah atau dariah, ya, perantara media yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, nanti dimanfaatkan oleh syaitan. Nah, ada gambarnya, misalkan di situ uh, burung yang sudah diberi air keras. Tiba-tiba ketika dia mau bangun sholat malam, burung itu mengeluarkan cahaya. Padahal itu jin yang mempermainkan dia. Akhirnya dia yakin wah luar biasa nih burung, mengandung cahaya, nur, ya, berarti ada barokahnya. Nah, akhirnya cari barokah. Nah, Subhanallah ditambah dia punya tuku tambah laris, ya, jin sebagai salah satu calonnya. Ada orang malu diseret untuk ke tukunya dia. Wah luar biasa ketika ada patung burung ini tambah laku tokonya nah, tambah terus nah, menjadi wasilah dan media yang mengantarkan kepada wah kesyirikan maka juga hal itu termasuk yang dilarang secara syari untuk diperjualbelikan. 6. Nah. Berikutnya Hukum menjual e, Anjing Masa usah dibahas kita Masa kita mau jual anjing Loh, Kita ini e, hidup di tengah-tengah Masyarakat Mungkin kita punya saudara Mungkin kita punya kawan yang Kalau kebetulan kita ditanya Kita bisa memberikan solusi Buat dia Ternyata ini pembahasan sudah dibahas oleh para ulama Sudah disebutkan dalam buku-buku mereka Menjual anjing Jumhur ulama menyatakan Secara mutlak yang namanya anjing Tidak boleh diperjualbelikan. Apa maksudnya secara mutlak? Baik itu anjing biasa Ataupun anjing luar biasa Baik itu anjing-anjing yang biasa berkeliaran itu Maupun anjing yang mengandung manfaat Seperti anjing untuk menjaga rumah untuk menjaga kebun untuk menjaga e, ternak ya. Nah. Karena jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas lafaz hadisnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari hadis Jabir dari hadis barakallahu fikum Abi Juhaifa, hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhum menyatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamani al kalb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual atau hasil penjualan dari anjing ya. naha an bai'il kalb dalam riwayat lain di uh, Rasulullah melarang untuk mabah menjual ke, uh, apa, anjing dengan tegas hadisnya melarang. Ini pendapat jumhur ulama dan ditarjih masa kini oleh Syekh Al Utsaimin, Syekh Al Fauzan rahimahumullah. Nah. Namun sebagian ulama yang lainnya menyatakan boleh di antaranya dari kalangan sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Salah satu perawi hadis tentang larangan menjual anjing Beliau termasuk yang berpendapat Tentang bolehnya menjual anjing Dengan syarat ya Tidak secara mutlak Kalau anjingnya itu adalah anjing yang Jenisnya adalah Sebagai anjing penjaga nah. Nah. Dalilnya adalah Dalilnya adalah Tentang bolehnya menjual anjing yang mengandung manfaat Penjagaan Baik rumah sawah ternak atau yang semisalnya keumuman hadis dalam bukhari dan muslim Rasulullah menyatakan man kana kalban ghaira kalb shaidin aw masihatin نقص min amalihi kullayaumin qiratan barang siapa yang memelihara anjing selain dari anjing untuk memburu atau anjing yang menjaga ternak dan yang semisalnya maka akan berkurang, berkurang dari pahala amalannya setiap hari sebanyak dua kirat nah dua kirat itu ada yang menyebutkan satu kirat sebesar gunung nah diperkecualikan anjing apa tadi anjing untuk memburu ya anjing pemburu ya. baik memburu hewan maupun memburu manusia Maksudnya memburu penjahat, ya anjing pemburu itu, nah, ataupun anjing penjaga. Nah, atas dasar itu, dalam hadis ini ada perkecualian. Tidak semua jenis anjing yang dilarang untuk kita memeliharanya. Nah, sehingga atas dasar itu pula, tidak semua jenis anjing dilarang untuk dijual atau diperjual belikan. Ini dalil pendapat kedua. Dalil kedua dari pendapat kedua ini adalah hadis Jabir juga. Dan beberapa yang lainnya. Dimana pada sebagian riwayatnya ada tambahan dengan lafaz naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il kalb au an thamanil kalb illa kalba sayd. Rasulullah melarang jual beli anjing Kecuali anjing Yang berfungsi sebagai Pemburu nah. nah tambahan ini Dijadikan dasar oleh pendapat Kedua Untuk tidak memutlakkan Tidak menjadikan larangan Menjual belikan anjing itu secara Mutlak Hanya sayangnya tambahan illa kalbasaidin ini tadi yang diriwayatkan oleh al-imam an-nasa'i rahimahullah diperselisihkan di kalangan ulama pakar hadis apakah sah tambahan ini ataukah tidak sementara di dalam sahih bukhari dan muslim tidak ada tambahan lafaz ini dan beberapa riwayat yang lainnya nah sampai-sampai al-imam an-nawawi rahimahullah ittafaqa ittafaqa al-muhadditsun ala dhafihi telah sepakat para pakar hadis tentang lemahnya tambahan ini nah banyak sekali yang melemahkannya namun Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah dalam hal ini beliau mengumpulkan seluruh riwayat hadis ini dan seluruh jalan-jalannya jalur-jalur ya, sanatnya jalur-jalur periwayatannya sampai pada kesimpulan bahwa tambahan ini sah keberadaannya, kata beliau. Sehingga atas dasar itu beliau termasuk yang berpendapat dengan pendapat sahabat siapa Jabir, Bismillah. Hati-hati jangan jangan sampai ada fitnah ya. Sekarang ini ada fitnah bahwa Syekh al Alalbani itu sering berpendapat tidak pernah ada pendapat ulama sebelumnya. Nah ini sekarang sedang muncul ya, sebuah buku yang hendak menjatuhkan kredibilitas beliau. Dengan dusta, masyarakat awam, masyarakat sibuknya dengan bisnis, dengan kuliah, dengan pekerjaannya masing-masing melihat ini, iya ya, berarti dusta syekh al bani. Nah, contohnya ini misalkan, ya. hukum menjual anjing, jumur mayoritas ulama menyatakan nggak boleh, dengan nas hadis, apalagi si pembawa penulis buku menyebutkan hadis, ya. nah Rasulullah saw anthamanil kal, Rasulullah telah melarang dari menjual apa? anjing ini adalah pendapat jumhur tiba-tiba nah, ada orang baru di masa ini namanya Albani misalkan nih, maka kita bisa menjawab sabar mas ya, sabar om nah, kalau kebetulan dia bagian dari orang-orang aktivis dan pegiat dakwah, katakan maaf mas akhi dan mas antum nah perlu diketahui bahwa yang menyatakan bolehnya menjual anjing ya terkhusus dalam hal ini anjing yang mengandung manfaat bagi penjagaan, pemburuan itu adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Nah, yang hidup 14 abad sebelum Syekh Al-Albani bersama Rasul melihat Rasul ya. Makanya jangan keburu-buru di antaranya juga di antara selain Imam Jabir al-Imam Atha radhiyallahu dan al-Imam Ibrahim An-Nakhai salah seorang imam tabiin besar luar biasa faqih nah. yang ketakwaannya enggak bisa dibandingkan dengan kita enggak nah. bisa diukur dengan kita nah di antara yang berpendapat tentang masalah ini nah. sehingga atas dasar itu Permasalahan ini termasuk permasalahan yang rumit ya, Termasuk permasalahan yang rumit untuk ditentukan. Tetapi sebagai jalan tengah ada sebuah pernyataan Al Imam Ibnu Munzir rahimahullah. Al Imam Ibnu Munzir memberi jalan tengah dalam hal ini. Beliau menyatakan in nabi sallallahu alaihi wasallam annahyu 'an, an bai'ihi fabai'uhu batil. Jika memang benar eh uh, 6 ini lain Atau saya kembali kepada pendapat siapa tadi? Jabir dan Al-Imam An-Nakhairu dan itu yang ditarjih oleh Al-Imam Al-Albani bahwasanya larangan menjual anjing tidak bermakna muflak hanya saja atau diperkecualikan anjing apa? buru perburuan ataupun anjing yang berfungsi sebagai penjaga ini e, apa pendapat ulama tentang masalah hukum menjual e, anjing nah kalau nggak beli ustadz anjingnya hanya saja sekedar apa anjing punya kawan ya Selain eh, baik anji, eh, atas pendapat jumur ini sekarang secara mutlak boleh enggak eh, anjingnya sudahlah saya ambil anjingnya kamu nih saya tukar tak kasih tip barter jalan anjing dengan apa dengan tip boleh apa enggak atas pendapat jumur secara mutlak tidak boleh dan ini termasuk jual beli ya, ya termasuk jenis apa jual beli karena definisi jual beli itu adalah mubadalahu mal bimal ala sabil atradhi tukar menukar harta yang didasarkan di atas saling rela latif harta termasuk kan begitu sehingga walaupun tidak dibayar dengan uang ya, maka tip itu berfungsi sebagai nilai pem pembayaran tetap hukumnya haram menurut pendapat jumhur ya kalau itu anjingnya adalah anjing untuk pemburu, ya, anjing pemburu dan yang semisalnya atas pendapat Jabir, ya, sahabat Jabir bin Abdullah Dan Ata bin Abi Rabah serta Al Imam Ibrahim bin Nakhai atau An Nakhai, maka itu boleh. Nah. Boleh nggak memberi hadiah kepada orang kambing? Apa anjing? Nah. Memberi hadiah anjing Tidak jual, memberi hadiah Jawabannya boleh Jawabannya boleh Mana pendapat yang kuat dari dua pendapat ini Wallahu ta'ala'alam Dua-duanya sama-sama kuat Tapi Sampai saat ini kok hati lebih condong Kepada pendapat kedua Lebih condong kepada pendapat Jabir ya, Sahabat Jabir bin Abdullah Radiyallahu anhu serta Ibrahim An-Naqi dan Alimam Al-Albani rahimahullah bahwasanya larangan menjual anjing ha, hanya berlaku kepada selain anjing pemburu dan anjing penjaga. Nah. Kalau jenis anjing pemburu dan yang semisalnya boleh untuk diperjual belikan. Nam. Berikutnya adalah Terkait sebelum saya lanjutkan Terkait dengan hukum menjual komer Kita tidak menjual komer Yang jadi pertanyaan sekarang Kita menjual suatu benda atau Suatu barang ya, Yang dijadikan sebagai Bahan dasar komer nah, Misalkan menjual anggur Kita sebagai petani Atau pedagang anggur dibeli oleh seseorang yang akan menjadikannya sebagai bahan dasar khamr, apa hukumnya jawabannya adalah haram tidak boleh Loh, saya tidak menjual khamr ya, tetapi bahan itu dijadikan sebagai bahan dasar khamr, Allah menyatakan wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. jangan kalian saling tolong menolong saling bekerja sama dalam perkara dosa dan permusuhan kewaliman jika kita tahu dengan pasti bahwa ini menjadikan barang tersebut Atau dagangan kita sebagai bahan dasar homer Maka tidak boleh Atau sekarang saya pernah ditanya di daerah Magelang itu Atau teman-teman yang dari sana Punya sebidang tanah Ya yang tidak cukup luas lah, Biasa saja Tapi karena memang di daerah situ menjadi mahal Karena kebetulan posisinya berada di daerah yang eh, Di pinggir jalan tempat penjualan patung-patung itu Ya ada yang pernah ke Magelang? Nah, kalau nggak pernah tanya kepada orang yang datang dari arah Magelang. Nah. nah, itu nilainya ternyata besar sekali tanah itu. Mau dibeli oleh salah seorang pedagang patung dengan nilai yang luar biasa. Nah, nilainya sampai M ya. Nah, maka kita atau apa transaksi seperti ini tidak dibenarkan tidak dibenarkan secara syar'i nah. atau kita menjual kayu para pedagang kayu hati-hati yang dijadikan bahan untuk perkara yang secara syar'i tidak dibenarkan nah. buat apa buat patung nah jual batu buat apa buat bangun candi Ah ini juga. Maka tidak dibenarkan. Nah, bukan karena batunya yang haram dijual atau kayunya yang haram dijual, tetapi karena itu menjadi wasilah perantara untuk sampai kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hukum menjual <tuh> menjual darah. Nah. Yeah. Darah termasuk yang uh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat 'alaikumul maytatu waddamu. Telah diharamkan terhadap kalian al-maita, bangkai dan ad darah. Untuk dimakan. Loh, kalau dijual Ustaz, misal diperjualbelikan bukan untuk dimakan? Misalkan apa hukumnya juga haram karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas ya, melarang hal itu. Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an thamni al kalbi wa thamni al dam dan seterusnya hadits ini juga panjang Rasulullah melarang dari menjual darah walaupun tidak untuk dimakan maka hukumnya apa haram untuk diperjualbelikan terkait dengan masalah ini banyak masalah yang mungkin menimpa kita yaitu hukum donor darah itulah donor darah hati-hati hati-hati dalam permasalahan ini tidak boleh kita mengharap sesuatu di balik pendorongan darah kita itu tadi mau donor darah ya sudah pak enam Per satu miligramnya 250 rupiah Kalau seribu miligram kan Berapa akhirnya 250 ribu nah. Misalkan Maka Yang seperti ini tidak boleh nah, Tidak boleh Atau kita tahu Bahwa kalau habis donor nanti diberi susu Lalu Masaknya diberi makan yang enak Wah mau donor aja, nah donor darah dah, tuh ya. kamu jual darah? tidak, tapi dalam artinya anak pingin susunya, nah. nah maka juga tidak boleh in nama lama bin binnya, tidak boleh. Nah. Kalau diberi susu ya diterima, nggak diberi jangan minta, ya kalau nggak diberi jangan kemudian nggak wes nggak donor lagi. Nah. Kalau diberi ya, diterima enggak apa-apa. Enggak diterima karena takut dalam angka warok hati-hati. Ya sudah, enggak terima kasih, Pak. Ini susunya biar enggak pusing. Enggak apa-apa sudah kasihkan ini orang lain, Pak. Yang sakit mungkin butuh. Saya mau ke depan mau beli pecel. <tuk> Hah? Tambah lepas. Nah. <tuk> nah. Jadi begitu. Itu akan lebih baik. Tetapi ada masalah sekarang terkait dengan masalah donor darah ini Sekarang itu kan butuh e, Masalahnya sekarang di rumah sakit Atau di beberapa tempat tertentu Tidak diberi darah kecuali di Dihargain Nah, Entah berapa harganya Kebetulan di sini juga ada Pak Dr. Farhan Bisa tanya Itu gratis atau ada harganya nah, Ini yang jadi masalah sekarang Jadi di rumah sakit itu Ada sebuah biaya tertentu Bukan dalam rangka dijual Tetapi menggantikan proses ya. Kan waktu nyedot itu butuh Pakai lidi apa pakai apa itu nyedotnya <San> ya. Lah tusuknya satu aja beli sekarang nah, Apalagi jarum Kan begitu ada jarum, ada selangnya Ada perawatnya juga digaji ya. Dan yang semisalnya Kemudian dia disimpan di, Entah di lemari es atau di apa Itu butuh listrik Kan begitu Uh, untuk biaya processing sebatas ini processing uh, penjagaan penyedotan dan pemindah maka itu boleh. Nah, jadi kita membayar dalam rangka itu. Tapi kalau dipaksa processing, biapa sih kira-kira uh, uh, normalnya berapa biayanya? Satu liter darah misalkan, enam puluh ribu. Ya memang biayanya kurang lebih segitu atau lebih murah kira-kira mestinya. Oh lebih oh iya iya. Nah. Mak gula enam puluh ribu ya tujuh ribu. Ini harga yang mungkin masih masuk akal. Nah termasuk tadi yang disebutkan pemeriksaan darah kan darah disedot kan harus diperiksa. Nih ada penyakitnya nggak? Nah. Nanti ada penyakitnya. Penyakitnya yaitu selalu miskin misalkan orangnya. Oh, bahaya nanti jadi miskin ya rezekinya sempit, nah. nah itu diperiksa di laboratorium, nah barakalaw nah. biqum, mau diberi darah orang yang miskin, nah jadi gitu, nah itu proses pemeriksaannya membutuhkan biaya, tapi kalau seandainya biayanya nggak masuk akal misalkan, ya dipaksa untuk beli kita, atau orang donor nggak mau kecuali saya dibayar. Gimana? Sementara kalau enggak mati. Jenis darahnya repot ini, jenis darah T. Eh. Nah. Ya. Repot ini nyarinya. Kalau enggak mati ini. Case, maka ya sudahlah dibayar. Dosanya ditanggung orang itu. Ya, dosanya ditanggung si penjual bukan si pembeli dibayar, jangan maksa, oh ini gak boleh ini secara syari jual beli darah saya gak mau beli, lu nanti mati, gak apa-apa lebih baik mati, enggak ya, ya tetap, sudah lah dibayar setelah dinasehatin gak mau ya sudah jadi ini tentang hukum jual beli darah, nah Kemudian Masalah yang juga banyak me Menyebar di masyarakat Adalah Hukum Menjual eh, Ini Apa ya Pejantan, air mani pejantan ada ya air mani pejantan. Baik air maninya dalam pengertian eh, langsung, ya. jadi sewa kan ada sistem sewa penjantan sekarang kan begitu. Kemudian eh, jadi diambil penjantan untuk ada sebuah betina seekor tina atau dua atau tiga, ya untuk pengembang biakan. Ini yang khususnya usaha kambing dan dan yang semisalnya ya nah, harus tahu ini nah. atau melalui cara-cara yang lainnya apa hukumnya nah. dalam permasalahan ini jumhur ulama menyatakan haram untuk menjual beli kan air maninya baik secara langsung ya ataupun tidak secara langsung. Nah, ini terjadi di masyarakat ya, Hah? terjadi nih di masyarakat. Nah. nah, jadi untuk sekali satu unta untuk sekali jima misalkan ya, itu bayar misalkan berapa? Dua ribu. 30 ribu, sampai berapa sekarang kalau sapi tergantung sapinya kan gitu jenis sapinya, siapa yang tahu seputar ini 15 sampai 20 ribu <San> telur 20 ribu berapa biayanya jamunya <San> ya yang pejantan itu gak butuh jamu biasa <San> Iya sendiri dua puluh ribu. Nah, ya, dengan alasan untuk mengganti telur, telur berapa sih butuhnya Nah, berapa? 50 telur. Uh, masya Allah. Nah, Barakallah. terus juga melalui suntikan itu ya, kawin suntik itu. Nah, kawin suntik. Nah, jadi ada air maninya yang disimpan itu mungkin, ya. Keluarkan kemudian disimpan. Kalau dalam pengertian seperti tadi itu biaya processing e, apa pengambilan pemindahan dan penjagaan e, air mani tersebut dan proses pemindahannya kepada e, binatang e, betinanya, ya, maka sebatas itu boleh-boleh saja, tapi bukan menghargain air maninya itu. Nah, ya, walaupun dengan istilah untuk menggantikan jamunya katanya, ya. ya itu sebenarnya dagang. Niatnya apa sih sebenarnya? Hah? Yang ada di masyarakat, dagang. Nah, ya, hah? Iya, ada yang dagang, ada rumah sakit dagang. Ya ndak boleh kalau dagang. Ya, Tapi kalau pro, seperti yang tadi dijelaskan, processing itu tadi, proses mulai dari penyedotannya, biaya salis suntiknya, kemudian selangnya, kemudian naruh di kulkasnya, kemudian laboratoriumnya ini darah ada penyakit DB nya apa tidak? Ini bagaimana? Itu kan proses semua. Nah, perawatnya dibiaya diganci juga. Nah, jadi kalau sebatas itu makul labas dan enggak termasuk yang dilarang, tidak termasuk dalam jual beli. Nah, tapi kalau seandainya mengambil faedah dari situ itu yang enggak boleh. Nah. Jadi sama juga dengan masalah ini, termasuk kawin suntik itu. Ya, kawin suntik termasuk kalau itu sebatas sebagai biaya proses, boleh tetapi kalau mengandung unsur jual beli maka itu termasuk yang dilarang dalam hadis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari kala nahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl nahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl Al-fahl itu pejantan. Ya. Antum ini fuhul. Nah. Antum yang ada di sini ini fuhul. Nah, pejantan. Ah, azbil fahl itu adalah itu tadi. Ya. Air mani dari pejantan itu. Nah. Maka ini dilarang secara syar'i. Dalil yang kedua adalah yang dijadikan dalil tentang larangan tersebut terkhusus yang terjadi di kalangan awam itu adalah termasuk jual beli yang mengandung horror, mengandung ketidakjelasan penjantan ini waktu dia mengeluarkan air maninya jenis air mani ini tergolong jenisnya waktu itu tergolong yang bagus atau tidak bisa berhasil bisa gagal kan gitu nah, mengandung unsur spekulasi nah maka dari itu ini termasuk poin penyebab dilarangnya menjual belikan air mani kemudian yang berikutnya bahwa ini adalah sesuatu yang menjijikkan sehingga tidak perlu diberi harga nah, sesuatu yang menjijikkan barangnya itu nah, sehingga atas dasar itu apa tidak dibenarkan untuk dinilai dengan harga tertentu dalam proses jual beli. Kalau tadi disebutkan mengandung ketidakjelasan baik secara mutu dari air mani tersebut ataupun kuantitasnya. Ya. Entah kalau yang istilahnya melalui proses apa kawin suntik itu kan melalui proses diperiksa mutunya, ya, berapa jumlah selnya ininya itunya dan seterusnya. Nah, nah ini proses butuh biaya ini butuh biaya setidak-tidaknya dokternya kan sekolah itu nah setidak-tidaknya nah perawatnya juga sekolah ya sih nah kulkasnya bayar nah jadi uh, di antaranya yang kedua dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah juga yang diriwatkan oleh Imam muslim dan an Nasai Tentang ancaman orang-orang yang tidak menunaikan hak Hewan ternaknya Baik ontah, sapi, kambing Ataupun yang semisalnya Ditanya Rasulullah Wa ma hakkuha. Apa hak diantara hewan ternak ini tadi Disebutkan di sana beberapa haknya Di antaranya Rasulullah menjawab Itraku fahlihah Yakni dibiarkan eh al-fahl itu um, menggauli atau um, apa mendatangi unsa dan sebaliknya si unsa itu berhak untuk mendapatkan dari yang Zakar atau yang pejantan. Sudah ini sudah diatur sama Allah. Jangan diperjualbelikan. Apalagi Rasulullah sudah dengan tegas melarang kalau tidak ada hadis kecuali hadis Abdullah Ibnu Umar yang dengan tegas naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl Rasulullah melarang untuk menjual apa? Itu tadi air mani pejantan maka sudah cukup itu sebagai dalil yang tegas di dalam syariat ini tentang hukum jual beli air mani binatang itu tadi. Naam Sama dengan masalah darah tadi, kalau ada seorang punya seekor kambing atau seekor sapi dan yang semisalnya, dia ingin mengembangbiakkan sementara dia nggak punya pejantan, dan tidak mungkin dia mengembangbiakkan kecuali ya dia datang kepada para pemilik pejantan, dan tidak mungkin para pemilik pejantan itu memberikan cuma-cuma, ya harus membayar. Nah, satu kali dua ribu untuk ganti ongkos telur katanya. Telur yang bentuknya gini dan ada telur yang bentuknya masuk di kantong Nah, telur untuk pejantannya dan telur untuk pemiliknya kan begitu. Nah, istilah macam-macam di masyarakat. Kecuali dengan cara seperti itu. Nah. Dan kalau tidak dilakukan hal tersebut bisa membahayakan hewannya dia. Ya. Entah saya tidak mengerti ilmu peternakan ini. Apakah bisa membahayakan Kalau dibiarkan Unsa itu tidak digauli Ya, Maka dalam kondisi seperti ini Darur Sifatnya Terpaksa dia harus bayar Maka dosanya ditanggung oleh siapa? Oleh si penjualnya Nah Ada yang perlu disampaikan? Ya Anazina, <SILENCIO> apa? Nah, kalau sudah kadung loh ya. Tapi kalau terus, ya. pertanyaannya adalah apakah anak yang dihasilkan dari transaksi yang dilarang secara syar'i tadi, apakah kemudian berlanjut tidak boleh diperjualbelikan haram hukumnya. Kalau dia taubat ya sudah selesai tapi kalau itu uh, menjadi kebiasaannya dan, dan terus berlanjut maka ada sebuah kaidah penting dalam syariat ini ma yubna alal batil fahuwa batil segala sesuatu yang didirikan di atas suatu kebatilan maka hukumnya adalah batil nah, maka atas dasar itu tidak dibenarkan dia apa jual beli di bidang itu kalau tidak ada cara lain yang bisa dia hindarkan nah, sebenarnya Alasan sebagian ulama yang menyatakan Boleh terpaksa kita bayar Kalau terpaksa ya. Sampai sini ada suatu tanda tanya nya itu dalam bentuk apa nah. Ini yang tadi butuh Pengetahuan dalam ilmu peternakan Tapi setidak-tidaknya ya sudah nah. Umumkan aja Tadi dari kambing, pengembang biarkan kambing Saya punya lima ekor kambing Siapa yang mau akikoh nah. Dijual ya. Dijual kambing itu Akhirnya dia e, apa ber, Beralih dengan e, Kepada usaha yang lainnya Kalau enggak, maka dia upayakan Bagaimana dia bisa membeli Pejantan sendiri Nah, nah mungkin ada yang lainnya Nah, itu akan dibahas Nah, itu akan dibahas insyaallah. Nah, itu akan dibahas insyaallah. Iya. Iya. Jadi kalau cuka itu nah, kalau cuka ya ada nas secara khusus yang menegaskan tentang bolehnya hal itu. Nah, kalau cuka nah berbeda dengan Iya. Ya. Nah, kalau legernya kan mas eh, legen itu memabok kan legenya? Enggak, berarti boleh kan gitu. Dijadikan tuah haram enggak boleh. Nah. Hmm, ya, yeah. nanti insyaallah itu manhaj insyaallah, bismillah. <laughs> nah. ada suku daerah Ustaz ya. tradisi kebiasaan Jadi berburu ini merupakan anjing untuk Ha. Mau untuk memburu apa? Oh, ya enggak boleh. Nah, mau jual anjing buruan, ya, anjing pemburu, ya. Nah, tahu si pembeli ini menggunakannya untuk memburu babi. Ya, sama seperti tadi menjual anggur untuk pedagang atau pembuat komer. Tetap enggak boleh. Nah, atas pendapat Jabir Rabiul Walawainu tentang bolehnya menjual anjing pemburu, ya. Nah, atas pendapat Jumhur secara mutlak enggak boleh. Nah, siapapun pembelinya. Siapapun pembelinya enggak boleh kalau atas pendapat jumhur apapun jenis anjingnya. Nah. Berikutnya adalah hukum menjual Buku, buku yang mengandung kesesatan buku-buku mengandung berbagai macam mukhalafah syariah zat nah. nah. bukunya ya halal tetapi isinya yang menjadi menjadikan hukum buku tersebut menjadi haram sehingga termasuk jenis jual beli yang diharamkan karena Barangnya bukan barang halal. Nah, berikutnya adalah termasuk menjual majalah-majalah ya, yang di sana berisi berbagai macam pelanggaran syari. Nah. Ya, termasuk majalah yang berisi berbagai macam pelanggaran syari. Nah berisi fitnah, berisi gosip, gambar-gambar ya. yang tidak benar secara syari, nah, isinya fitnah, gosip, menfitnah orang, menuduh, menjatuhkan, ah ini nggak benar. Nah, dari katanya ke katanya, itu kan isinya surat kabar kan begitu termasuk, iya kan? Nah, jadi eh, termasuk jenis yang tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan. Nah. nah. Namun sebagian ulama merinci terkait dengan masalah surat kabar. Kalau memang eh, mayoritas yang ada di sana adalah berisi berita ya yang memang e, apa namanya e, dibutuhkan oleh kaum muslimin dibutuhkan oleh kaum muslimin walaupun di sana ada beberapa gambar maka yang seperti itu bisa dihilangkan nah bisa dihilangkan tetapi nampaknya secara realita sulit kita menemui yang seperti itu Surat kabar berisi manfaat untuk kaum muslimin Nah Cobalah kita lihat sekarang Manfaat apa kira-kira yang bisa diambil dari surat kabar Nah Manfaat apa yang bisa diambil Dari surat kabar Kira-kira nah, siapa yang bisa Menyebutkan manfaat Secara syari bagi kaum muslimin Bisa diambil dari surat kabar Apa Tidak surat kabar Ha? Iklan. Iklan Iklan apa ya Mobil nah Di dealer-dealer itu ya Nanti jual belinya pakai leasing kan gitu Ayo manfaat apa Nah Ya Kertasnya Buat bungkus Digilokan Nah piluan Nah itu bagi pedagang kiluan, nah, nah, mana tanya isinya, nah, nah, isinya apa, nah, isinya adalah huh? lawangan kerja, kerja sebagai bank kerja apa, nah, kerja di showroom sudah motor kredit yang mengandung riba itu, nah, apa lagi, ayo. Iya, jumlahnya kira-kira berapa persen? Sekarang anak hanya ingin mengetahui bagaimana kita cara menghitung atau menyebutkan manfaat yang secara syari memang itu manfaat bagi kaum muslimin. Setelah itu kalau memang betul itu manfaat, kita akan ukur kira-kira lebih banyak manfaatnya atau mafsadahnya. Kalau sekarang sudah diskusinya betul-betul ada manfaat, misalkan di situ ada pelajaran akidah usah di koran. Nah yang menjelaskan tentang akidah dan tauhid di salah satu kolomnya. Ya. Katakan satu kolom penuh ya, dari berapa kok halaman Quran? 16 halaman misalkan, satu halaman penuh berbicara tentang tauhid ya. Uluhiyah tentang asma'ul sifat. Allah Subhanahu wa taala tentang asmaul husna, ya. Sementara 15 kolom yang lainnya ya. di halaman pertama berisi artis Halaman berikutnya sepak bola Ronaldo sedang begini. Nah, besok wal gosip ya politik ini itu ini. Itu. Sudah sekirang sekarang kita tanyakan mafsadahnya atau masalahnya yang lebih besar? Mafsadahnya. Kalau mafsadahnya yang lebih besar, kita kembali sekarang kepada khamar. Ya, khomer itu haram apa halal? Hah? Siapa yang bilang halal? Anda kalau dengar ada yang bilang halal betul -betul. Nah, Mungkin ngantuk nah. Jadi Haram Bila syak Tidak ada khilaf Kecuali antara umat islam dan iblis Tidak ada khilaf Bahawa khomr itu haram hukumnya nah, Apakah khomr tidak mengandung manfaat Mengandung manfaat Di antaranya Para apa, petani, petani anggur ya, bisa memiliki pangsa pasar yang lebih banyak lagi. Di samping pemakan anggur dan para pembuat zabib, kismis, ya, juga di situ ada pabrik-pabrik homer yang bisa memanfaatkan itu. Betul kan? Nah, manfaat bahkan Allah dengan tegas menyatakan: Wa yas'alunaka anil khamri wal misir, qul fihi ma ismun kabirun, wa manafiu linnas. Mereka wahai Muhammad akan bertanya kepadamu tentang hukumnya khamar dan perjudian. Sampaikan kepada mereka bahwasanya pada kedua jenis hal ini, kedua permasalahan ini mengandung dosa yang besar tetapi mengandung manafi'. Manafi' itu kalimat jama' tunggalnya manfaah. Berarti pada khamar ya, itu mengandung manfaat-manfaat manfaat, manfa lebih dari dua Karena kalau dua dinyatakan manfa'adani tetapi Allah menyatakan manfaat manfaat manfaat minimalnya tiga bisa empat bisa lima nah, berarti ada manfaatnya toh ternyata Allah haramkan khumar kenapa Allah lanjutkan ayatnya wa ismuhu maak barumin nafihima tetapi dosa dan negatifnya yang ada pada kedua hal ini lebih besar kata Allah dari positifnya nah. ayo sekarang kita lihat Mafsadahnya banyak sekali, banyak sekali mafsadahnya kepada anak didik kita, putra putri kita di rumah menjadi akhlaknya, ya akhlaknya para artis yang ditampilkan di situ. Nah, ya. belum lagi iklan-iklan kemaksiatan di berbagai macam media tersebut. Maka dari itu e, sangat sulit untuk dinyat, dirinci bahwa kalau memang mengandung hal yang baik, ya kecuali ada majalah tertentu yang isinya katanya tentang e, pertanian majalah pertanian ya. maka yang seperti itu boleh-boleh saja kemudian yang berikutnya dan ini juga sering dialami menjual e, kotoran kambing atau kotoran hewan ternak untuk bahan apa? Untuk bahan kerupuk apa pupuk? Nah, tidak ada yang bilang kerupuk. Nah, untuk bahan pupuk. Nah. nah, ini juga termasuk yang dibahas oleh para ulama. Kita akan menyisakan pembahasan ini untuk kajian yang akan datang. Dan kemudian kita harapkan untuk kita masuk kepada syarat jual beli yang e, ke keempat, ya, yaitu diharuskannya barang yang akan diperjualbelikan itu adalah barang yang mampu untuk diserahkan, eh, dalam kemampuan penjual untuk menyerahkannya kepada pembeli secara sempurna, baik kualitas yang dijanjikan ataupun kuantitas yang dijanjikan atau sampainya barang itu dengan selamat pembahasan ini cukup sulit karena di situ mengandung sekian jenis hukum jual beli ya termasuk apa yang diistilahkan dengan munaqiza ya apa yang diistilahkan e, macam macam lah hukumnya dan ini cukup panjang sekali lebih rumit dari yang e, sebelumnya kita bahas ini syarat jual beli yang keempat ini maka dari itu uh, usahakan uh, yang telah lalu ini bisa dipahami dengan baik untuk kemudian insyaallah ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab uh, pada kajian yang akan datang insyaallah kita sudah memasuki waktu zuhur nah, tapi sebelumnya di sini ada pertanyaan apa hukum jual beli anak lebah atau sarang lebah Nah, Ini termasuk yang akan Dibahas pada Kajian yang akan datang InsyaAllah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh